Uh, <laughs> ada makampinang, ko? Oh. Iya, yeah. <laughs> yeah, makampinang oh. Humba. Sumba Jadi hari ini hari pertama kita ada di Sumba Kayaknya seharian, bakal seharian kita syuting video kulit disini Hewan-hewan yang identik dengan cirika Sumba Ini ini, ini ibaratnya Golden Retriever nya di sini bro Golden Retriever disini mbak Abi bro lima langung umbur rambu iyaa yeah. yeay yeay kematan wow. action abis ini kak Glenn turun diikutin nama drone lo It's future! di pinang oh, untuk ya. menghormati setiap tamu yang datang hmm. oh ini siripinang ya, ya. ya. Di yang disuguhkan oh, oh, paling, paling pertama sebagai wanita. sapaan rasa penerimaan pasa ini siri Kodokan. eh ini pinang itu pinang, pinang. ya ini siri <ilus> mau bilang romansa ke masa depan gue eh. asik <tuk> ini masa depan bro Terima kasih buat 2 hari yang luar biasa uh, Terima kasih buat semua kerja keras I really, really Terima kasih banyak buat semua ide, cemetlang, teman-teman semua Nek, yeah, tetap di Raul, ya, belum di Raul ya It's your man! Yeah. Yeah. atas Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Thank anak, anak muda keren, keren. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih tim Maksudnya Art. Buka baju!